Дякую الماجد والشواشوم سلين الله من ليلى من مش حديجتي لا يا عيزو على اهلي الحجاب بسم الله يا عيزو على Mm-hmm. Oh. زي حد عني وما سكنه الحشام Halo, kum sahabat Ais. Alhamdulillah, Ais baru saja syuting dan biasanya Ais setelah syuting Ais lapar nih. Dan Ais pasti minta masakin sama Umi. Nih kesukaan Ais nih, Lemonilo. Ais cobain dulu nih. Mi Lemonilo ini dan semua produk Lemonilo dapat dibeli di supermarket terdekat, aplikasi, website dan E-commerce kesayangan Anda. Milih monilo ini benar-benar pilihan sehat. Dibuat tanpa pengawet dan tanpa pewarna buatan dan tanpa penguat rasa. Jadi enggak bikin haus. Milih monilo ini memberikan yang terbaik bukan yang termurah. Harga nambah sedikit, manfaat nambah banyak.